Fathuhul Munawworso, wassalaah pada jasadwarroh, watabdilnasu. Lariwah wali dina, wali kum, watinah, watakum, wata muslimin, untuk anda yang taatlahum, wali faidah, wali faidah. Nudi bertabata keidarroh, Habib Muhammad al-Haddar, dan yang manahzal سابيقا وراحقا وسعد مداد المعهد انذا تغشا المعفر بركاتهم واسرار منواري ما الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينه نستعين على امور الدنيا والدين Wa sallallahu ala sallamu'amad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abghadul halali Paling dibencinya perbuatan halal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 nggak kenal asalnya, nggak pernah berdampingan, ini bisa satu tinggal, eh, tinggal dalam satu rumah satu atap. Wa jaala bi nakkum mawadatan warahma. Allah menjadikan di antara pasangan suami istri ini rasa cinta dan kasih sayang. Subhanallah.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 disa isi yang asa yang kulitnya bersih seperti kaca akhirnya hitam seperti bawanya kandang karena itu istri minta cerai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 Dipertahankan dengan cara baik, kalau enggak ya bisa dengan cara bah baik, yowis bukan jodoh bukan judu. Karena memang di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala buat ada laki-laki baik, ada perempuan baik, baik supaya berpasangan sama-sama baik. Begitu pula ada laki-laki jelek, ada perempuan jelek.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 Yang istri ahli ngaji Yang suami ahli ngaji Ahli dakwah, Alhamdulillah Pas rasi insyaAllah Suami penyanyi istri penyanyi Pas Lah kalau dibalik istri ahli nyanyi Suami ahli ngaji Gak ha,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 itu sementara Wanteng suaminya Dapat seminggu kena setruk perut bu Cuan istrinya naik sepeda motor ketabrak Truk urip tepos lah ini Karena itu Jangan kepincut dengan rupa aja Carilah pasangan Yang serah Serah Paham ya Atau lah itu kok, seperti pedang Pedang itu terakhir Jangan langsung pertama pakai pedang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 Tung ini saling musuh. Saya umai anak ibu itu tu kepegatan. Tukaran itu biasa. Kambing lanang wetu itu loh. Terumbu Tapi setelah itu ya sak kandang lagi. Kucing itu loh. Laki sama perempuan saya cakar-cakaran. Setelah itu ya mau bergabung lagi. Wong sungi sak terus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 Insyaallah enggak terjadi itu tahlil. Insyaallah. Kalau melaksanakan tugas masing-masing masing-masing. Allah gambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun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 Begitulah suami istri Suami Menghiasi Begin. Is? Istri Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Harus sabar Begin.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 Mas Cari duit yang banyak ya Jangan pulang kalau nak bawa duit Sumpah bekerja Istri juga begitu Suami harus motivasi Dik Jangan khawatir Saya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 yang penting sampean tanggung jawab saya seneng gitu. Yang dipilih cincin yang kecil, ini mas, tuh kok noyki wes cili tidak popo. Tapi berlian pengatus juta. Tolentangan muai mas, deh, ojo tunggu iki. Ini adalah satu gambaran yang remeh, tetapi kadang-kadang itu adalah sangat penting saling menghiasi. Yang laki ngomongnya enggak kasar sama istri, yang istri ngomongnya juga baik. Ngomong sama orang bagus, oh baik. Silakan masuk. Ada di mana? Sama sini. "Dul, masuk, dayomu itu." Teman ono itu. Loh. Kok bisa ngomong sama orang bahasanya halus sama suami kok bahasanya kasar?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 denuh kawin kenapa? dari jauh kelihatan cantik ternyata setelah kawin ya Allah wajahnya seperti gedek dobul istri juga begitu cuma suami saya badannya tak gede syawatnya kecil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 ada yang ngerasaini suami Suami kamu itu Wanu, wanu, wanu, wanu Danda, saya tahu persis Memang kak Memang suami saya itu Emosional omongannya kasar Tapi hatinya halus kok Lah iya Ada yang ngerasaini Istri kamu itu gini, gini, gini Biasa Istri saya itu Kalau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 itu hebat tau kucing tidak kalau ketemu sama-sama kucingnya mukrok ape ilo-iloan kurang ajar kon kon wah ceret-ceret kon setan kon iblis wow oh, rami tu karang cakar-cakaran nah, ada orang gitu itu sudah ketemu aku paling jago mekerok kabeh ayo ayo ayo Ayam teman aku oi antu ini rupanya kucing lho ini pantas dadi kucing kok dadi manungsa so. ayam jago ketemu dengan ayam ja? jago jago adeg mekerok jujujujuan isungi akeh ya? wong sok jago padahal ayam jago itu paling enak dibeleh <tik> dikei sate itu orang-orang yang sok jago itu begitu kadang-kadang dianggap bener kok nek paling enak dibeleh dikei sate tahu ayam jago ndak sampean kalau ketemu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 Al-alatul khasim Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Adalah yang sering bertikai laki-laki itu, itu tambah elek bang. Tukaran itu, ribu. Tambah tak bagus Hadirin sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Orang Islam itu digambarkan sama Nabi seperti satu anggota badan ya. Satu anggota bah? badan. Saya mau tanya Kalau tangannya sampean diduduk petil. Mulutnya jerit ya. Padahal mulutnya enggak diduduk petil. Yang diduduk yang dipukul itu tangannya tapi mulutnya menjerit. Wah. Wow.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 Padahal tangannya tidak sakit Begitulah umat Islam Kalau kelihatan ada yang tidak beres Itu dibereskan Sama yang lainnya Bukan tidak peduli Bapak no boh, tangan. Yang penting aku sehat Masih dasmu buncur dan ngurus Tidak ada begitu Saring peduli umat Islam Satu sama lain Satu sama lain Kalau Islam temenan itu nah, Kalau orang Islam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 Karena itu orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ili yang kira-kira hasilnya pengajian ini. Faham Pak? Sampai kalau hasil peng pengajian ini jangan bawa terowongan, sampe Tahu terowongan enggak? Terowongan itu masuk dari kanan keluar dari kiri. Kumpingnya sampe jangan seperti terowongan ini ya.